Mitra bisnis ekonom asal Korea Selatan, Han Jung Chan, mengatakan, Amerika dan Inggris yang dikenal sebagai tanah kelahiran ideologi pasar bebas, sebenarnya sangat protektif serta sangat menomorsatukan kepentingan negaranya dan tidak secara mentah-mentah menjalankan ideologi pasar bebas seperti yang mereka sarankan kepada negara-negara berkembang di seluruh dunia. Untuk membahas seperti apa mekanisme proteksi yang dilakukan oleh Amerika serta Inggris untuk kepentingan negaranya, segera kita berbincang dengan Quick Yan Pak Quick, bisa Bapak ulas seperti apa mekanisme proteksi yang dilakukan oleh Amerika serta Inggris yang dikenal sebagai tanah kelahiran ideologi pasar bebas? Mereka itu caranya melakukan itu kotor. Jadi misalnya mereka di satu pihak akan bilang pasar bebas. Tetapi subsidi untuk sektor pertanian di Amerika, Eropa itu gede. Jadi petaninya itu sebenarnya kalah, tapi dikasih duit gitu, dikasih duit oleh pemerintah. Amerika para petaninya itu luar biasa subsidi nya dan dan banyak persaingan persaingan yang dilakukan. Misalnya pada suatu periode tertentu itu ada perusahaan elektronik Thomson yang mau dibeli oleh Jepang tak? Dibeli oleh negara di Perancis. Ketika ditanya oleh DPR, Menteri Perdagangannya ketika itu wanita Edith Kresong, waktu ditanya kenapa, karena saya tidak mau lihat, saya tidak bisa terima bahwa di sini didominasi oleh produk Jepang. gitu. Jadi dijadikan BUMN, BUMN rugi tidak jadi soal, asal itu dominan di negaranya sendiri. Jadi itu sebagian contoh proteksi yang dilakukan ya Pak Kwi? Eh, iya, banyak lagi yang seperti itu. Contohnya banyak, jadi pada umumnya negara itu, pada umumnya negara itu lumunafik. Jadi dia bilang mesti perdagangan bebas, ya, ya, ya, percaya. Terus dia milih-milih nih barang mana yang dia sudah kuat bersaing. Barang yang dia belum kuat bersaing itu diproteksi, tetapi nyolong proteksinya. Dia bilang, oh iya, bebas masuk, nanti di pelabuhannya disendat-sendat lama. Jepang itu contohnya yang paling hebat. Lantas apakah ini bisa diasumsikan bahwa negara-negara yang berhasil di era pasar bebas adalah negara-negara yang bisa menerapkan proteksi secara tepat, Pak Vic? Iya. Lah kalau mau, mau contoh yang lebih jelas ya ada dua kan sekarang yang satu dekat Singapura, yang lain ada Jauh China. China sekarang sedang sedang sedang bisa kita lihat itu ya, sedang jelas-jelasnya segala gejalanya. Benar. Sekarang kita lihat China ada zaman mau cetung dulu sampai sekarang kan jauh lebih bebas. Iya kan? China yang jauh lebih bebas dibandingkan Indonesia kan lain. Bedanya kan masih jauh. Nah ini yang lucu, Indonesia yang begitu, masih begitu terbelakang, tuh lebih hebat dari China ininya, liberalnya, kebebasannya segala. Demikian Kwi Kiangi, saya Dinda Natasya.